Assalamualaikum Sudarun, berita pagi edisi hari ini, Senin 1 Januari 2018, dibacakan Ardiansyah. Viral Spanduk Rayakan Tahun Baru, Karuhumas sebut ini fitnah. Penumpang akhir tahun meningkat KMP Papuyu dialihkan ke Sabang. Kapolres tangkap bicara soal Spanduk Tahun Baru. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom serambi FM.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 Juruon Biro Humas dan Protokoler Pemerintah Aceh memberikan penjelasan terkait beredarnya foto spanduk berisi undangan perayaan malam tahun baru 2018 di Pendopo Gubernur Aceh Minggu malam. Kepala Biro Humas dan Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin dalam siaran persnya mengatakan, isi spanduk tersebut adalah fitnah terhadap Gubernur Aceh Irwan di Yusuf. Saat ini kasus tersebut sedang ditangani pihak kepolisian. Laporan petugas saat penurunan spanduk ada pihak Polresta di lokasi. Karuhumas pemerintah Aceh meminta penegak hukum menangkap dan memproses pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan fitnah seperti itu. Sudarlun karena jumlah penumpang menuju Sabang dan kembali ke Banda Aceh meningkat dalam beberapa hari terakhir. KMP Papuyuh yang sebelumnya melayani pelayaran Pelabuhan Ulili Banda Aceh, Pelabuhan Lamteng Pulau Nasi saat ini dialihkan ke pelayaran ke Sabang. Kepala OPT di Pelabuhan Balohan Abdurani mengatakan bahwa hari ini ada penambahan jadwal kapal yang terdapat 4 trip kapal yang berlayar dari Sabang ke Banda Aceh. Penambahan tersebut karena banyaknya penumpang. Saat ini pelayaran Banda Aceh Sabang dilayani oleh KMP BRR, KMP Tanjung Burang, dan KMP Papuyu. Zarlun Kepolisian Sektor Bukit Usam Meringkus dua orang petani dan sopir Karena memiliki narkoba jenis ganja dan sabu Desa Titikering Sabtu lalu Penangkapan tersebut dipimpin Kapolsek Bukit Usam Ibda Arozali Dengan pelaku berinisial SP Berprofesi sebagai sopir angkot Dan KU berprofesi sebagai petani Keduanya adalah warga desa Lawesekeben Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara Menurut Kapolres Agara, polisi berhasil mengamankan barang bukti 3 paket kecil ganja kering, 1 paket kecil sabu, 1 unit handphone serta uang tunai Rp124.000. Kapolres Agara KBP Gugun Harti Gunawan selanjutnya mengatakan, pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Bukit Tu Sam Polres Aceh Tenggara guna penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Jalun abrasi di Gampung Kuto Indarung, Kecamatan Kulut Tengah, Aceh Selatan dilaporkan semakin meluas. Bahkan satu unit rumah warga yang berada di bantaran sungai ambruk akibat diterjang air. Satu unit rumah hilang seketika karena dihantam air. Menurut pandangan selaku masyarakat, disebabkan tanggul yang dilakukan hanya dengan batu kerikil dan bukan dengan batu gajah. Zulfandi alias is warga Koto Indarung bersama warga Koto Indarung lainnya berharap pemerintah Aceh Selatan dan Aceh agar bisa segera melakukan penanganan serius dan tepat karena operasi yang terjadi di desa mereka sangat mengancam pemukiman penduduk dan kenyamanan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Dalun selembar spanduk yang berisi undangan perayaan tahun baru dari Gubernur Aceh Irwan diusup sempat viral di jagat medsos sejak Minggu sore. Karo Humas dan Protokoler Setda Aceh telah membantah tegas hal tersebut dan Muliadi Nurdin mengatakan bahwa hal itu adalah fitnah. Muliadi Nurdin mengatakan tidak ada kegiatan apapun di pendapa malam tahun baru. Kapolresta Banda Aceh Kombes Polisi T. Saladin yang juga menjawab tegas soal spanduk undangan perayaan tahun baru ke pendapa Gubernur Menurut Saladin se spanduk itu terpasang di Jalan Teku Pulau di Baru, kawasan Gampung Baru Kecamatan Baiturahman Banda Aceh ia menegaskan bahwa spanduk itu ulah orang yang tidak bertanggung jawab spanduk tersebut diturunkan pihaknya sejak sore tadi setelah menerima laporan dari masyarakat seun sedikitnya ada 100 penghulu yang telah dipersiapkan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menikahkan 437 pasangan peserta nikah massal dari seluruh kelurahan yang ada di Ibu Kota Republik Indonesia itu. Kepala Birodik Mental DKI Jakarta, Hendra Hidayat, mengatakan para penghulu tersebut bertugas mengesahkan hubungan para pasangan yang sudah mendaftar tersebut pada malam jelang pergantian tahun. Lebih lanjut, Hendra juga menjelaskan dari 267 kelurahan yang tersebar di DKI Jakarta, sedikitnya 550 pasangan calon pengantin yang telah mendaftar. Namun tidak semua dari jumlah itu memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan Pemprov DKI. Sudah sebuah laporan yang dipublikasikan oleh kantor berita pemerintah Korea Utara menyebut negara tersebut akan melakukan pengembangan program senjata nuklirnya di 2018. Laporan berjudul, tak ada kekuatan yang bisa kalahkan kemerdekaan dan keadilan, menyajikan lini masa pencapaian persenjataan nuklir yang dicapai sepanjang 2017. Sebagian besar diantaranya berfokus pada kemungkinan perang dengan Amerika Serikat. Korea Utara akan terus menopang kemampuan pertahanan dan serangan pendahulu dengan kekuatan nuklir sebagai lini utamanya selama Amerika Serikat dan angkatan lautnya terus mengancam dengan nuklir.